Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu al wasalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la quwata illa billah amma baht Hadratu al Ma'ashra ulama al-fudala Ma'ashra al-asatidha al-qurma Bapak-bapak, ibu-ibu, jama'ah, salat subuh Di Masjid Hizbullah yang dirahmati Allah Alhamdulillah Allah masih berkenan memberikan kesehatan kepada kita semua sampai hari ini Sehingga kita dapat melaksanakan Sholat subuh berjamaah dalam keadaan berpuasa pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mulai pagi hari ini hingga nanti malam dan seterusnya. Dicatat sebagai amalan ibadah yang pahalanya dilipat gandakan Allahumma. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmatili Allah. Memang kita patut bersyukur... Hari ini... Bahkan sejak awal Ramadan... Dan mudah-mudahan sampai akhir Ramadan... Kita... Diberi... Ketenangan... ketenteraman hidup... Apalagi kita berada di bumi prasada Indonesia... Yang aman, tentram, damai... Mudah-mudahan... Kondusi yang sangat baik ini Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu SWT Karena kita tahu hari-hari ini Saudara-saudara kita yang berada di Palestina Mereka dalam keadaan ketakutan Hari-hari yang mencekam Mereka ingin berpuasa belum tentu ada jaminan keamanan kalau kita ingin berpuasa atau mau melaksanakan ibadah puasa waktu sahur kita sahur waktu pagi kita beraktivitas atau yang beristirahat demikian juga siang hari sekalipun kita dalam keadaan lapar dan haus tapi kita masih dalam keadaan aman dan tentram Sore hari kita sudah mempersiapkan diri Untuk menjalankan satu ibadah Yaitu takjil alias futur Alias berbuka puasa yang semuanya itu juga Min sumnati Rasulullah s.w.t Semua dalam keadaan baik, tenang, tentram kita tidak bisa membayangkan suara-suara kita yang berada di Palestina hari ini. Mereka yang berpuasa-berpuasa. Yang tidak sempat berpuasa. Bukan karena tidak mau berpuasa. Ada yang dalam keadaan. Jiwanya tertekan. Ada yang keadaan. Fisiknya. Tidak sempurna. Karena terkena serangan. Dari musuh-musuh Allah Yaitu Kaum Yahudi Hari ketiga Dari serangan Israel Itu saya sempat membaca keterangan Di hari ketiga Bom yang sudah Dijatuhkan Oleh tentara Israel Itu sudah seberat 400 orang ton, saya tidak bisa bayangkan 400 ton terdiri dari amunisi amunisi yang sudah siapkan untuk membombardir saudara-saudara kita itu sebesar apa 400 ton luar biasa ini serangan yang sangat kejam keji dan tidak ada rasa kemanusiaan sama sekali foto-foto yang tersebar baik lewat internet dan sebagian di televisi Yang sudah kita lihat Korban-korban anak kecil Bahkan ada foto Yang baru-baru terjadi ini Ada anak kecil Barangkali kalau di Tempat kita nih usia TK Itu Sudah di Ada Empat atau lima Senjata laras panjang Ini didekatkan Di kepalanya gini tinggal tembak saja. Padahal anak kecil. Kaeda orang-orang Israel, mereka mengatakan, daripada anak ini besok jadi besar, dan janda lawan saya, mending kecil aja dibunuh. Itu demikian. Sekarang ada film tentang dokumentasi dari serangan itu. Saya juga Alhamdulillah sudah menyimpannya, mengkopinya dari internet. Dan itu disetel di Youtube, tapi setiap kali ditayangkan, maka oleh pihak Israel dimatikan. Demikian seterusnya, dan dikejar-menkejar antara aktivis-aktivis muslim dengan pihak Israel. Kenapa demikian? Karena sangat tidak manusiawi sekali. Dan ini kalau diketahui oleh polisi dunia dalam kutip, ini pasti terjadi keributan menurut Israel. Masalahnya polisi dunia yang dipimpin oleh Amerika. Ini justru pronya kepada Israel. Bukan pro kepada warga Palestina. Kita juga melihat di berita. Orang-orang Israel dengan laras panjangnya. Dengan pistol-pistol mereka. Tapi saudara-saudara kita hanya melempar dengan batu. Suatu hal yang sangat janggal. Karena itu marilah kita yang berada di tanah air ini kita mohon kepada Allah mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di Palestina diberi keamanan untuk kemudian hari karena yang dapat kita lakukan ya khususnya kita yang berada di Sari ini ya paling besar itu paling mungkin dan mudah kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa karena dikatakan ad-doa uslahul muslim Doa itu adalah senjata bagi orang Muslim. Kalau kita punya jalur dan kita punya sedikit harta yang lebih, kemudian kita transfer lewat jalur-jalur yang sudah disepakati oleh pemerintah Indonesia untuk membantu saudara-saudara kita yang di sana alangkah baiknya. Ada sekarang jalur-jalur itu ada yang sudah di Legalisir oleh pemerintah Indonesia Beberapa saluran-saluran Bagi kita yang ingin menyumbangkan Dana kita bagi warga Palestina itu ada Kalau itu mampu kita lakukan Ya mudah-mudahan akan lebih baik Mudah-mudahan juga di intansi-intansi pemerintahan Yang berbau keagamaan Seperti Departemen agama Atau mungkin juga majelis ulama Indonesia dan lain sebagainya atau ormas-ormas Islam, NU Muhammadiyah dan lain sebagainya. Saya yakin di antara mereka ada yang bersedia untuk menyalurkan harta barangkali di antara kita ingin menyumbangkan hartanya demi meringankan beban dari saudara-saudara kita dimana? di mana di Palestina. Itu demikian yang terjadi saat-saat sekarang. Ini. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu doa yang kita lantunkan walaupun cuma sejenak itu sangat berarti bagi mereka, apalagi mereka yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan keadaan syahid, luar biasa banyak anak kecil kecil, ibu-ibu dan bapak-bapak yang berstatus sipil ini, ya. kalau tentara ya masih lumayan lah mereka sudah siap secara mental ya, tapi kalau sipil Mungkin seperti kita-kita ini, kalau sudah serangan mendadak, ya kita mau gimana? Senjata tidak punya, jangankan senjata, tameng saja kita tidak punya. Kemudian senjata yang membombardir itu bukan senjata pedang atau apa yang bisa ditangkis dengan uh, apa namanya kayu, tidak nah begitu. Langsung dari atas bom meledak di suatu tempat dengan radius sekian puluh meter itu sudah tampak panas dan luar biasa menyengat yang menyebabkan orang yang terkena itu ya sudah berkelimpangan. Saya pernah mengalami kejadian walaupun tidak sama tapi serupa. Waktu tahun 1990-an. Waktu itu saya masih di Mekah dan saya sudah mengurus izin pulang. Sudah dapat namanya Takshirul Huruj Izin keluar dari Saudi untuk pulang ke Indonesia Tiba-tiba terjadi Perang Teluk Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu masih ingat Perang Teluk itu perang antara Kuwait dengan Irak Lepas kita pro mana Bukan itu yang saya bahas Tapi waktu itu saya berada di kota Mekah Itu rasa ketakutan sangat luar biasa Bukan karena takut perang kalau mungkin ada peperangan yang seperti digambarkan di zaman Rasulullah SAW, satu lawan satu atau mungkin di dalam film-film yang sekarang ada itu ya, bawa tombak, bawa apa namanya pedang, bawa kuda. Nah mungkin kita masih bisa mengambil hikmahnya, tidak apa-apa, saya terbunuh asalkan mati syahid barangkali demikian. Tapi yang aneh waktu itu yang namanya Irak. Karena negara Saudi Pro nya kepada Kuwait Ada kepentingan Kepentingan perekonomian Dan politik Maka Saudi pun Dijadikan sasaran tembak Oleh pihak Irak Itu di televisi hampir setiap saat Ada pengumuman pengumumannya begini Para masyarakat Atau warga masyarakat Dimohon siap-siap menggunakan masker Karena sekarang ada satu senjata bom atom Yang sudah diarahkan ke jedah Dengan radius seribu meter itu bisa kolaps Padahal jedah dengan nah Mekah itu tidak jauh Ya barangkali sini Surabaya barangkali demikian jadi kalau itu namanya ruus kimiawi ya. Ruus kimiawi. Kimia apa istilahnya? Ruus kimiawi ya. Kalau orang dulu kalau Nagasaki itu diapakan bom apa? Bom atom ya. Barangkali bahasa kita bom atom itu ya. Jadi ruus kimiawi itu sudah diarahkan ke arah jeda. Tinggal meluncurkan saja sudah ke bom itu jeda. Yang jadi masalah kita yang di... Mekah itu ibarat perang tanpa musuh, jadi rasa ketakutan saja. Hanya pasrah kapan saya mati, itu saja. Bagaimana? Ibarat di Surabaya di pom, kita yang di Semosari tinggal nunggu pengumuman. Saudara-saudara pergunakan masker dan jangan keluar dari rumah jam sekian sampai sekian, biasanya malam hari jam sekian sampai sekian, jangan keluar rumah, karena ada racun yang dibawa dari arah Jeddah ke makkah, jadi kita ini kalau sudah dapat pengumuman itu di sekitar makkah itu ada sirine seperti kalau kita di masjid ini menjelang buka kan sirine, kalau sudah sirine itu berbunyi, diung-diung kita ini sudah redeg aduh, ini bisa pulang apa ndak ya ini namanya perang tanpa ada musuh yang kelihatan. Ini sangat menakutkan ini. Jadi hidup itu was-was saja. Ini yang terjadi. Itu pengalaman hidup pribadi saya waktu di Mekah. Selama satu tahun. Kemudian setelah selesai peperangan. Tahun 91 baru saya pulang. Padahal itu saya tidak pernah melihat yang namanya bom. Dengan sesungguhnya itu belum pernah sih melihat. Bagaimana mereka dibombardir. Lah ini... Di samping mereka ini was-was saudara-saudara kita sekarang di Israel. Was-was mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Saudara-saudaranya, anak-anaknya, orang tuanya. Ini sudah bergelimpangan dengan berdarah-darah yang luar biasa. Ada kemarin satu gedung dibong oleh orang Israel. Maka dia menimpa puluhan orang yang ada di dalamnya itu. Hampir kurang lebih separuh dari yang tertimpa bangunan itu masih hidup. Gimana tertimpa bangunan masih hidup? Sekalian kalau mati sekalian. Mati-mati syahid sudah sekalian. Tapi ini gimana yang masih hidup? Dan menjeret-jeret di dalam bangunan reruntuhan itu. Demikian kondisinya saudara-saudara kita yang ada di uh, Palestina. Kita merasa iba dan kita berdoa kepada Allah. Karena itu saya ajak. Mari... Saya pribadi dan juga Bapak-bapak dan Ibu ibu bersyukur kalau di tempat kita ini masih aman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatamannaul qadu fa in laqitumhum fasbiru. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tatamanna, jangan kalian berangan-angan, jangan punya keinginan liqal adu, ketemu musuh sekali-kali jangan kalian ingin ketemu musuh musuh di sini adalah musuh agama ya. musuh peperangan maksudnya tapi mainlah itu muhum, andai kata kalian sudah berjumpa dengan mereka fasbiru maka dalam kalian sabar jangan lari tunggak langkan alias hadapi musuh itu demikian ini dalam kondisi perang maksudnya ya. nah bapak-bapak dan ibu-ibu Ya Ini suatu keprihatinan kita Kita perlu tetap merasa Prihatin karena dikatakan Mal bi amri -musmin, Siapa orang yang tidak peduli Terhadap permasalahan yang menimpa Umat Islam Maka sesungguhnya dia ini Bukan termasuk golongan umat Islam yang sempurna Kita kepingin Tetap besok di akhirat Bertemu dengan mereka-mereka yang mati syahid Yang telah dipanggil oleh Allah Ini tetap Nah, walaupun kita hanya bisa membicarakan Kita mendoakan Tapi itulah solidaritas kita yang dapat kita laksanakan Saudara-saudara kita yang ada di Jakarta Kemarin di Istiqlal Itu setelah sholat Jumat Mereka keluar bukan demo ya Mereka keluar di lapangan Dan meneriakkan anti-Israel Anti-produk-produk Israel Gunanya untuk apa? Ya, Ya untuk menekan Agar dunia tahu bahwa warga Indonesia pun Anti terhadap kekerasan yang dilakukan oleh Israel Yang demikian ini ada nilainya Kalau disorot oleh televisi Kemudian televisi ini diakses ke dunia Berarti umat Islam Indonesia ini peduli terhadap saudara-saudaranya Itu juga ada pengaruh ya. Secara diplomasi itu ada pengaruh Ini demikian Karena itu seperti contoh Tadkala terjadi penghinaan yang dilakukan oleh Wartawan Dermak, maka di hampir seluruh negara-negara berpenghuni muslim, itu demo. Ya macam-macam ya, warna demonya ya, walaupun ada di antara mereka yang anarkis, ada. Tapi di antara kita-kita yang tidak anarkis, kemudian disorot oleh media, sampai ke luar negeri. Nah mereka mengetahui bahwasanya umat Islam ini bersatu sebenarnya kalau menghadapi lawan satu. Jadi lawan bersama, maka umat Islam dapat bersatu. Itu demikian Ada riwayat Ada dua orang yang pergi haji Dua orang ini Dua orang Amerika asli Amerikan asli Dulunya dia ini dari Kelompok Nasrani Atau beragama Nasrani Tukang mabok di jalan-jalan Tukang mabok di jalan-jalan Kehidupannya narkoba Mabok, narkoba, mabok Itu aja kehidupannya Nah, terkala terjadi ya di sini kita tidak bicarakan pro dan kontra maksudnya waktu ada pengeboman BTC yang didudukan oleh Osama bin Laden itu Amerika saat itu kan senantiasa mengatakan Islam adalah teroris Islam teroris Islam teroris kan demikian. ya di mana-mana yang unik ini dua orang pemuda ini Sebelumnya sama sekali tidak mengenal islam Islam itu tidak tahu Jadi tidak ngerti, tidak pernah dengar namanya Islam Dia dengan kehidupannya Orang-orang yang mabuk di jalan Tapi ini Amerika rajanya, eh, presidganya bos Mengatakan islam teroris, islam teroris Akhirnya si dua anak pemuda ini iseng iseng ngomong apa sih islam itu Kemudian dia masuk ke warnet dia klik mencari informasi tentang Islam karena dianggap Islam itu suatu yang menakutkan. Diambil di situ setelah klik dibuka dan ada ajaran Islam pakai bahasa Inggris. Dia mendengarkan. Lama-lama tertarik itu masuk Islam. Sampai masuk Islam bahkan sampai dia ini benar-benar uh, mengamalkan keislamannya kemudian berangkat haji. Lah itulah satu apa namanya rahasia Allah Swt diberikan bagi perkembangan umat Islam ya yang nyatanya tak Islam itu semakin dimusuhi secara fisik ya Allah Swt membuka sesuatu yang lain dari segi yang lain seperti tadi contoh ada dua orang anak muda tukang mabuk akhirnya masuk Islam sampai berangkat ibadah haji ini luar biasa kita juga berharap dan bermohon kepada Allah Swt. mudah-mudahan dengan kejadian apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina sana itu membawa rahasia yang lain. Saya membaca surat menyuratnya sebagian aktivis Muslim kita di Indonesia ini yang mengakses sampai ke Israel, maaf sampai ke Palestina, kemudian terjadi dialog dengan warga setempat. Itu warga setempat ditanya wahai kalian umat Islam yang ada di Palestina. Kenapa kalian tidak pergi saja mengungsi mencari suaka politik kepada negara-negara yang bisa menerima? Misalnya di negara-negara Arab yang terbuka. Yang terbuka karena paling tidak di antara mereka kan sama, sama-sama dengan uh, Arabnya itu ya atau juga ke Brunei Darussalam, ke Malaysia, mungkin ke Indonesia dan sebagainya. Kenapa kok kalian tetap menetap dimana? di mana? Di Palestina. Padahal kalian tahu sendiri Palestina itu menjadi incaran jadi Israel sedangkan Israel mendapatkan support dari Amerika dan Amerika mendapatkan support dari sekutu-sekutunya. Jadi intinya Palestina ini negara Islam kecil dikeroyok oleh dunia Non muslim Itu yang terjadi Terangkan dunia islam Sudah tertekan sebelumnya Syria sudah tertekan Irak tertekan Libya tertekan Saudi secara politik tertekan Walaupun secara Umum tidak terjadi apa-apa Tidak berkejolak Tapi secara politik tertekan oleh Amerika Nah jawaban orang-orang Palestina ini yang membuat kita ini ternyuh ya Bahkan kita yang di negara aman Kadang-kadang tidak peduli Atau mungkin ada hal-hal yang kurang etis Yang kita lakukan Jawaban mereka demikian ya. Kami Tidak ingin keluar dari Palestina karena kami Ingin melestarikan Dan memegang Mandat alias amanat Untuk Mengamankan wakuf masjidil akso yang sudah ada sejak zamannya para nabi terdahulu kalau kami tidak berada di sekitar masjidil akso maka masjidil akso itu sudah dirampas oleh dua kelompok kalau tidak Yahudi ya Nasrani karena orang Yahudi berkepentingan terhadap masjidil akso itu orang Ya, Yahudi berkepentingan terhadap Masjidil Aqsa, karena apa? karena Masjidil Aqsa ini tempat beribadah tempat beribadahnya para nabi yang dari keturunan Israel sedangkan nabi Isa sendiri juga lahir di sana di Beitullah atau mungkin dalam bahasa Inggrisnya Bethlehem gitu ya bayi tulah min, itu ada di situ nah Nabi Muhammad sallallahu alihi wa tatkala isra dan mi'raj Nabi kita ini juga mampir di masjidil aqsa bahkan di awal-awal Islam yang namanya Nabi Muhammad diperintahkan untuk beribadah itu kiblatnya adalah masjidil aqsa jadi umat Islam berkepentingan orang Nasrani berkepentingan, orang Yahudi berkepentingan. Sekarang Masjidil Aqsa fungsinya lebih banyak dipergunakan oleh umat Islam. Karena itulah orang Kristen dan orang Yahudi itu ingin menguasai Masjidil Aqsa. Katanya orang-orang setempat, kalau kami keluar dari sekitar Masjidil Aqsa itu berarti wakaf masjid lillahitaala akan dikuasai non muslim itulah pengorbanan saudara-saudara kita yang ada di sana luar biasa nah, kita kadang-kadang enggak -kadang demikian ya ada musala ada masjid ada ini dan segala macam tempat ibadah kadang enggak kita rambut ya enggak kita rawat kita di tempat negara-negara yang aman justru sebagian dari kita kurang peduli terhadap halal masalah wakaf yang demikian Itulah bedanya nah, Kualitas mereka semacam itu Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Semoga saudara-saudara kita yang ada di Palestina Betul-betul kuat Bisa pegang amanat Dan tidak mundur setapak pun Demi menjaga kelestarian wakafnya Masjidil Aqsa yang sudah Turun-temurun dari para Nabi sampai detik ini Bapak-bapak dan ibu ibu yang Allah Di sana itu ada suatu kelompok besar. Ya mungkin kalau saya gambarkan di Indonesia itu semacam NU NO, itu Atau Muhammadiyah. Atau kelompok ormas besar ya. Yang pada 10 tahun terakhir ini. Mereka menang di dalam pemilu. Karena mereka masuk di dalam sistem pemilu yang ada di sana. Namanya Hamas. Hamas ini. Backgroundnya ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita pernah dengar Namanya Hizbullah Pernah dengar kita ya Namanya Hizbullah Di Libanon ada Hizbullah Itu Afiliasinya terhadap Syiah Tapi kalau Hamas adalah Alusunah wal jamaah Kalau Hizbullah Itu yang terkenal adalah Hasan Nasrullah Itu tokoh Syiah Tapi kalau Hamas ini ketua yang sangat terkenal adalah Sheikh Muhammad Yasin. Ini adalah tokoh Al-Sunawal Jamaah. Karena itu kalau kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di mana? Palestina yang dipimpin oleh kelompok Hamas ini itu adalah tiada lain saudara-saudara kita sendiri dari kelompok Al-Sunawal Jamaah. Mereka menguasai daerah Gaza atau kalau dalam bahasa TV Gaza gitu ya. Jalur Gaza itu Gaza, Gaza itu suatu tempat perbatasan daerah yang cukup kuat di situ dikuasai oleh orang-orang Hamas alias pemerintahan yang terpilih adalah pemerintahan dari Hamas karena memenangkan pemilu saat itu. Yang luar biasa masyarakat setempat merasa nyaman dipimpin oleh Hamas karena Hamas ini bertanggung jawab terhadap kemaslahatan masyarakat. Orang-orang yang dulunya tertekan diperjuangkan hak-haknya. Orang-orang yang dulunya fukorok dan masakin itu diupayakan untuk mendapatkan jaminan hidup walaupun tidak seberapa. Karena memang kekuatan ekonomi Hamas sebagaimana juga masyarakat pada umumnya di Palestina setelah dibaikot oleh Amerika, dibaikot oleh negara-negara pro Yahudi otomatis mereka sedikit kolaps ya secara ekonomi sedikit menurun. Tapi sekalipun menurun presidennya alias penguasanya itu sangat perhatian kepada masyarakatnya, sehingga masyarakat-masyarakat yang dari kaum furor ngasakin ini diperhatikan istilahnya itu dibagi rata lah kehidupan itu demikian. Walaupun dalam kondisi yang tertekan oleh negara-negara yang pro-Yahudi. Ini luar biasanya dari kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang berkuasa di sana. Nah, masyarakat Palestina sebagaimana dulu tak kalah saya di Saudi Arabia itu mengenal beberapa keluargaan Timur Tengah yang bukan dari Saudi Arabia. Itu mengenal bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang sangat peduli terhadap keislaman di luar negeri Jadi Indonesia ini terkenal Sebenarnya khususnya di kalangan pengamat muslim di luar negeri Di Saudi Arabia ini Kalau ketemu sama kita itu panggilnya bukan Kamu Indonesia bukan gitu Entah Jawa itu. Kamu dari Jawa Jawa adalah Indonesia Walaupun lahir di Kalimantan, di Lombok, di mana saja, kalau bangsa kita namanya Jawa, ya, entah menjawab, engkau dari Jawa, itu berarti engkau dari Indonesia. Justru orang Jawa yang dikenal, nah, itu sudah terkenal warga kita ini. Bahkan di toilet, eh, toilet, toilet di beberapa negara itu ada tulisannya toilet pria, toilet wanita menggunakan bahasa kita. Kenapa demikian? Karena Bahasa kita Indonesia itu hampir sama dengan Malaysia, Melayu, dan Malaysia juga dikenal di daerah Timur Tengah. Nah, orang-orang Palestina itu kalau ketemu orang Indonesia, mereka senang sekali. Merasa persaudaraan ini benar-benar menjadi raket dengan bangsa Indonesia. Dan dikenal bangsa Indonesia ini sangat peduli kepada mereka. Maka menurut orang-orang Palestina, kasaran zaman sekarang... Daripada curhat ke negara-negara lain Kalau ketemu orang Indonesia Mereka lebih senang curhatnya kepada bangsa Indonesia Alhamdulillah kita bisa masih dipercaya oleh dunia di tempat-tempat lain ya. Karena itu kita jaga juga kehormatan kita Kedaulatan kita kita jaga agar bangsa lain ini menghormati kita Jangan sampai kita kemudian memberikan milik kita Menyerahkan leher kita kepada negara-negara asing Wah ini kan namanya salah kaprah ya kita perjuangkan kedaulatan rakyat, kedaulatan kita sebagai umat Islam di Indonesia nah, sehingga kita benar-benar terhormat di mata asing. Nah, itu utamanya demikian. Bapak-bapak dan ibu-ibu -bapak yang dirahmati oleh Allah Swt yang menjadi permasalahan, ingin saya sampaikan terakhir, memang Allah Swt sudah menggarisbawahi di dalam Firman-Nya Bismillahirrahmanirrahim walantarufu an kal yahud wal nasara hatta ta'tabi'amin letahum. Selama-lamanya Orang Yahudi dan orang Nasrani itu Tidak bakalan ringo Tidak bakalan tinggal diam Terhadap kalian Wahai umat Islam Sehingga kalian mengikuti Millah mereka Sehingga kalian mengikuti Millah mereka Apa itu Millah? Millah arti di dalam bahasa Arab Itu banyak Salah satunya Millah adalah agama kalau diterjemahkan milah agama sampai kalian mengikuti agama mereka yaitu kalian pindah agama baik ke Kristen maupun ke Yahudi. Kalau ke Yahudi sedikit kemungkinan, kecil kemungkinan. Karena Yahudi adalah negara yang eksklusif, yang tertutup. Tidak bisa orang zaman sekarang itu menjadi beragama Yahudi kecuali kalau mempunyai darah Yahudi. Itu demikian. Jadi sedikit kemungkinan ikut Milah diartikan agama kalau mengikuti Yahudi. Ya. Tapi kalau Nasrani ada kemungkinan orang Islam pindah agama menjadi Nasrani karena perkawinan, karena pertemanan dan lain sebagainya, karena kepagawean ya. Bosnya Kristen, pegawainya Islam tapi Islam abangan misalnya kemudian dirayu-rayu sampai masuk Kristen itu kan ada istilahnya Agamanya didual dengan supermi. istilahnya kan gitu ya, zaman sekarang kita mengatakan demikian. Ditukar dengan supermi. Karena kemiskinan itu ada. Tapi menurut para ulama yang terkuat, artinya milah itu adalah perilaku. Jadi arti ayat tersebut, sehingga kalian mengikuti perilaku mereka. Walaupun kita tetap Islam, agama kita Islam, KTP kita Islam tapi perilaku kita mengikuti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menggambarkan, kelak di hari kiamat katanya, di antara kalian itu akan senantiasa mengikuti perilaku Mangkana coblagum orang-orang sebelum kalian. Yang dimaksudkan adalah orang Yahudi dan Nasrani. Kata Nabi, sampai pun mereka masuk ke lubang biawak maka kalian akan mengikutinya ini pengibaratan dari Rasulullah SAW yaitu banyak di antara umat Islam yang pada akhir zaman lebih banyak mengikuti perilaku kebiasaan adat istiadat pakaian tata cara hidup kepada orang Yahudi dan Nasrani daripada mengikuti kebiasaan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal di dalam Al-Qur'an sudah dikatakan laqad kana uswatun hasanah. Sungguh pada pribadi Nabi, pribadi Nabi itu bagi kalian ada uswah hasanah, contoh tauladan yang baik. Pribadi Nabi itu bukan sekedar untuk urusan sholat, zakat, puasa, haji sampai Nabi Tata caranya jalan pun perlu ditiru Tata caranya jual beli perlu ditiru Tata caranya pakaian perlu ditiru Tata caranya makan perlu ditiru Semua itu sunnah Tata caranya mengatur rumah tangga perlu ditiru Tata caranya mengatur perkampungan perlu ditiru Mengatur negeri atau negara juga perlu ditiru Karena di dalam Al-Quran Sejarah mutlak Sungguh pada pribadi Nabi itu bagi kalian ya hey umat islam ada tauladan yang baik itu mestinya demikian kenyataannya kan tidak umat islam zaman sekarang bukan hanya di indonesia di luar pun yang namanya umat islam itu sudah jarang mengikuti trah atau tradisi nabi secara utuh mulai dari pakaian, mulai dari cara bergaul dan segala macam Ya, ini sudah jauh dari apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Alaihi wah tapi kita secara mayoritas lebih dekat dengan tata cara pergaulan orang-orang Yahudi maupun Nasrani. Gak jauh-jauh, gak jauh-jauh. Perekonomian misalnya yang menciptakan seperti saja urusan riba dengan berbagai macam versinya. Apa itu bunga bank, apa itu asuransi, ya maaf, maaf ya semacam demikian asuransi, siapa lagi? Perekonomian tata cara. Seperti contoh, kalau kita masuk di sualayan masuk di Swaleyan, itu ada pakaian yang harganya seratus ribu, ada tulisannya Rp. seratus ribu. Itu berarti bukan budaya kita ya. Budaya kita itu ya, ya dan biaden antara tangan dengan tangan tanya berapa harganya ini? Dijawab oleh penjualnya, ini harganya 100. Salah kita bayar, kita katakan, saya beli ya. Ya, saya jual. Itu tradisi yang diajarkan di dalam kitab, -kitab VK, yang mengikuti di zaman Nabi. Zaman sekarang kan tidak. Kita beli baju, masuk swalayan kita ambil, ada harganya 100 ribu. Kita kasir, kita bayar 100 ribu, dapat bond. Atau dapat apa stroke gitu ya. Sudah selesai tanpa ada kalimat. Saya jual, saya beli. Ini sebenarnya adalah tradisi orang-orang di luar Islam. Nyata bahwa kita ini mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Khususnya kaum Yahudi dan Nasrani. Karena itu Nabi sudah mengatakan. Suatu saat di zaman akhir nanti. Kalian ini akan mengikuti perilaku orang-orang. Sebelum kalian yaitu Yahudi dan Nasrani Sampai mereka masuk Di lubang biawak pun Kalian akan mengikutinya Itu demikian Demikian yang ada di dalam hadis Rasulullah S.A.W Tapi pun demikian walaupun kita sudah Terjerat di dalam Permainan-permainan mereka Banyak permainan-permainan mereka ya Contoh saja dalam dunia Makanan, dalam dunia minuman Siap saji Yang sebenarnya berafiliasi pada kepentingan mereka seperti Danone itu ya Danone yang mencetak memproduksi minuman Aqua Mizon dan lain sebagainya itu kan milik mereka Danone ya itu milah produksi mereka Coca-Cola Pepsi itu sebenarnya milik mereka kita apa yang kita lakukan ya kita minum itu berarti kan ikut apa yang di menjadikan permainan mereka ritme mereka kita ikuti itu minuman belum makanan makanan siap saji ini semuanya adalah menjadikan apa ya? problem bagi umat Islam kan itu sesungguhnya kita umat Islam dalam keadaan berperang semestinya ini dimanapun umat Islam berada itu hakikatnya dalam keadaan berperang cuman bukan perang fisik namanya perang peradaban dalam bahasa arabnya namanya waswul fikri perang peradaban perang pemikiran perang strategi hanya saja kita yang menjadikan musuh Sasaran tembak Kita jarang yang sadar ini. Kita jarang yang sadar Kalaupun misalnya Kita mampu ini Mencegah, membaikot produk-produk Yang menguntungkan secara langsung pada mereka Itu alangkah baiknya. Walaupun sekian persen Kita tidak mampu semuanya Pasti kita tidak mampu Untuk menolak produk-produk Dari Uh, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mampu kita. Tapi kalau ada sekian banyak dari produk-produk itu bisa kita boikot dalam diri kita, rumah tangga kita, makanan kita, Apa yang sehari kita ini lumayanlah bisa sedikit ikut berperang melawan kemungkaran dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Karena apa? Kita ya, di itu ayat, "Walantaqo ankal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'am billahum." Sesungguhnya Selama lamanya tidak akan ribo orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai kalian itu ikut permainan mereka, ikut ritme mereka, ikut tata cara hidup mereka. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu pada bulan suci yang sangat mulia ini kita mulai sadar, kita mulai berupaya gimana caranya lebih banyak mengkonsumsi produk umat Islam daripada produk-produk buatan mereka. Itu mungkin yang dapat kita lakukan bentuk solidaritas kita kepada saudara-saudara kita yang ada di mana di Palestina. Barangkali itu Bapak-bapak yang dapat saya sampaikan, Ibu-ibu juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini penyemangat kita dan ini saksi besok di hadapan Allah, bahwa kita ini peduli dengan saudara-saudara kita walaupun mereka tempatnya jauh dari depan mata kita. Mudah-mudahan persaksian kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Allahumma آمين اهدنا السرعة المستقيم سرعة النادين عن عمت عليه مغير الموقوب عليه ولا طلين آمين Allah hdina fiman hada, Allahumma hdina fiman hada, Allahumma hdina fiman hada, wa 'afina fiman 'afa, wa tawallana fiman tawalla, wa barik lana fima ata'i, wa qina bi rahmatika sharra wal muslimin, wa wal muslimin, wa wal muslimin, وانsurna wal muslimin, wa qina wa yau sharra masiibaddunya watin, wa qina wa yau sharra masa'ididunya watin, wa qina wa yau Allah ma'ansuril muslimina fi Falestin Allah ma'ansuril muslimina fi Falestin Allah ma'ansuril muslimina fi Falestin Wa'ansuril muslimina fi kulimakan Ya Rabbal alamin Wa ya khairul nasirin Birahmatika ya khairul rahimin Rabbana atina fi dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina agabun nar Bersalat Allah atas Nabi Muhammad, Nabi Al-Amin, dan Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi